Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhul Salihin. Karya Abu Zakaria. Yahya Ibn Sharaf. An-Nawawi Rahimahullah Hadis pertama yang beliau bawakan Dalam bab Tentang keikhlasan pentingnya niat Dalam setiap amal perbuatan kita An-Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufayli Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Abu Abdullah ibn Qurd ibn Razah ibn Adi ibn Kaab ibn Luay ibn Galib al Qurashi al Adawi, رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة yang kifah fi hajratu ilmaha jara ilai muttafaqun ala sehati dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin al Khattab, radiyallahu anhu mendengar Rasulullah Sallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapati hanya apa yang telah dia niatkan, maka yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, Hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapati atau wanita ingin dia nikahi maka hijrahnya kepada yang telah dia inginkan hadith ini sepakati kesuaihannya oleh Bukhari dan juga Muslim Hadis ini tentunya termasuk dari Afradus Sohi hadith Fard yang hanya diriwayatkan oleh seorang prawi karena hanya Umar Ibn Al-Khattab riwayat hanya beliau yang sahih yang meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dari Umar tidak ada yang meriwayatkan kecuali Al-Qamah hanya Al-Qamah yang meriwayatkan dari Umar dari Al-Qamah tidak ada yang riwayatkan kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taymi Hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taymi Yang meriwayatkan dari Al-Qamah Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymi Hanya Yahya bin Said Al-Qatan yang meriwayatkan darinya Lalu dari Yahya bin Said Al-Qatan Yahya bin Said Al-Ansari Hanya Yahya bin Said Al-Ansari yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymi. Dari Yahya bin Said Al-Ansari kemudian banyak yang meriwayatkan darinya. Demikian yang disebutkan oleh para Hufat, Al-Bazar, dan para ulama yang lainnya. Di dalam hadis ini. Ada keunikan lain yang jarang didapati. Yaitu tiga tabi'in meriwayatkan satu dari yang lainnya. Karena ketiganya tabi'in. Yaitu Yahya Ibn Said Al-Ansari, Muhammad bin Rahim At-Taymi, dan Al-Qamah. Yahya riwayatkan dari Muhammad At-Taymi. Muhammad riwayatkan dari Al-Qamah. Al-Qamah dari Umar ibn al-Khattab. Dan itu jarang sekali. Karena yang banyak tentunya riwayat tabi'in langsung dari sahabat. Dan itu yang ma'ruf tentunya. Tabi'in riwayatkan dari sahabat. Maka ini keunikan. Ada tabi'in. Tiga bahkan di satu tabakah. Di kelas tabi'in meryeahkan satu dari yang lainnya dalam hadis ini dan ulama sebutkan eh, yang terbanyak di tobatohnya para dhabiin masing-masing riwayatkan dari yang lain ada enam perawi ini tiga hadis umar hadis Abu Ayyub tentang fadilah keutamaan kulwallahu ahad maruf itu enam tabiin masing-masing memperlihatkan satu dari yang lain dan karena keunikannya Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Imam Hafidh Rahimahullah menyendirikan dalam uh, kitab beliau tulisan beliau hadis Merupakan salah satu kaidah penting dalam kaidah-kaidah Islam. Sampai ulama' katakan hadith ini sepertiga dari ilmu. Ada yang mengatakan seperempat dari ilmu. Adapun Imam Ahmad dan juga Syafi'i. Rahimahullah menyebutkan ini sepertiga dari ilmu. Bayhaki. Rahimahullah al-hafadah al-bayhaki menyebutkan karena amalan manusia kembalinya kepada tiga amalan kolbunya amalan lisannya dan amalan tubuhnya dan amalan kolbullah yang paling utama paling penting dan itu yang tersebutkan dalam hadis ini nama lamal bniyat, karena itu terkandung dalam niatnya di dalam kolbunya. Demikian Bayhaki memahami atau mengarahkan pernyataan Imam Syafi'i, rahimahullah. Tapi ulama lain dan banyak mereka yang selain Bayhaki seperti Hafidh Al iraqi menyebutkan bukan itu yang dimaukan. Ala Syafi'i Sepertiga ilmu bukan seperti da, bayhaki kolbulisan dan tu bukan tetapi yang dimaukan hadis sepertiga karena ketiga-ketiganya hadis yaitu yang pertama hadis tentang niat ini hadis Omarin al-Nawwal bin Niat yang kedua sepertiga kedua hadis Aisyah man amila amanan leisa alaihim runawwahu warahm. Yang mengamalkan amalan tanpa pembina kami tertolak Dan ketiga hadis Nu'man bin Bashir Al-halalubayyin wal-haramubayyin Maka Ini tiga hadis Merangkum ilmu syariat Ilmu Islam Isinya perintah, larangan, halal, haram Semua itu dalam rangkuman hadis Nu'man Yang halal jelas, yang haram jelas dan seterusnya Dalam pengamalan itu Orang dituntut ikhlas niat, inilah hadit Umar. Dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan inilah hadit Aisyah manamilah amalan, Aisyah alaihi amruna. Itu yang mereka pahami dari pernyataan Ahmad dan Imam Syafi'i terkait uh, sepertiga dari ilmu. Kata Abu Dawud, rahimahullah murid Imam Ahmad. Aku mempelajari hadis-hadis musnad yang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati itu 4000 hadis yang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pelajari. Aku amati dari 4000 hadis itu muaranya kembali ke empat hadis induk dari 4000 ini Empat hadis. Yang pertama hadis Nu'man dari Al Halal Bayin. Yang kedua hadis Umar ini nama Lamal biniat. Yang ketiga hadis Abu Hurairah In Allahu Ta'ib walayak illa Ta'ibah. Allah itu suci baik dan tidak akan terima kecuali yang baik pula. Kemudian yang keempat hadis Minhoshni Islamin Mari terkuhu malayani. Ya dari kebaikan Islam seorang dia tinggalkan apa yang tidak ada gunanya baginya. Ini empat hadis menurut Imam Abu Dawud, Sujistani, Sahih Sunan merupakan muara dan induk dari seluruh hadis musnad sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadith ini para ulama' sebutkan Berbicara tentang pentingnya niat Dalam setiap amal perbuatan manusia Makanya kemudian para ulama' pun Memulai karya-karya mereka, banyak dari mereka memulainya dengan hadis ini. Nawawi sendiri dalam Riyadhusolihin membuka kitab hadis ini dengan hadis Omarinahmalalbiniyat. Begitu pula seperti yang antum hafal, Arba'in Nawawi juga dimulai dengan hadis Inamalalbiniyat, mengisyaratkan tentang pentingnya niat dalam setiap gerak-gerik dan perbuatan manusia yang menentukan adalah niatnya apa yang dia maukan apa yang dia inginkan untuk Mengingatkan dirinya tentang keikhlasan hadis ini, kalau itu dalam terkait kitab dan karya tulis ilmiah, agar penulis ingat tentang keikhlasan yang dia harapkan hanya wajah Allah dan pahala di sisinya. Makanya Imam Abdurrahman bin Mahdi, rahimahullah, mengatakan. Kalau saja aku menulis suatu kitab, tiap bab akan aku mulai dengan hadith ini. Karena kitab seperti kalian tahu tersusun dari sekian bab, bab tentang ini, selesai, bab berikutnya, kedua tentang ini, bab ketiga tentang ini. Tiap bab tentunya masalah yang berbeda. Ini bab tentang sholat, ini tentang wudhu, ini tentang puasa, ini tentang zakat, ini tentang macam-macam sudah. Muamalah dan yang lainnya. Nikah, perceraian, dan yang lainnya banyak sudah bab. Maka aku mulai tiap bab, kata Abdurrahman bin Mahdi dengan hadis ini. Tadi untuk mengingatkan pentingnya niat dalam setiap aktivitas. Ibadah maupun keseharian yang dilakukan oleh manusia. Itu pula yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi mengatakan kanal mutakad bimun min syuyuhna para masyayikh syih-syih kami terdahulu <tuh> yastahib bun takdim hadith namun alam bin amam kulli syaih yun sya' wayuptada min umurid din mereka menyenangi jika hadith ini amun alam bin di permulaan segala sesuatu yang hendak dimulai, segala sesuatu yang hendak dijalani oleh seseorang li'umumil haja ilaifi jami'an wa iha. Karena hajat orang sangat besar, kebutuhan mereka terhadap pembenahan niat tentang ikhlas sangat begitu besar dalam setiap Perincian Di dalam Kehidupan mereka Hadith Umar Para Fukoha Menjelaskan Kepada kita Beberapa Fa'idah penting Yang Ter sebutkan Di dalamnya kita Kaji Satu demi satu Dari apa yang mereka Jelaskan kepada kita Yang pertama Mereka menjelaskan tentang hadis ini Innamal a'mal bin niyat Yang pertama maknanya bahwa orang yang tidak meniatkan sesuatu maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Tidak teranggap mendapatkan suatu amalan yang tidak dia niati. Tidak teranggap dalam syariat dia melakukan atau telah melakukan amalan itu karena dia belum meniatkan. Ini makna pertama. Makna kedua, bahwa orang yang telah meniatkan sesuatu, maka hanya itu yang dia dapati. Tidak akan bisa dia mendapati sesuatu yang lainnya. Dan itu terisaratkan dalam kelanjutan hadis. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya Itu pahala hijrah yang dia dapati Yang hijrahnya kepada dunia Hijrahnya kepada wanita Ya itu yang dia dapati sesuai niatnya Gak bisa kemudian dia mendapati Pahala hijrah Fadilah dan keutamaannya itu yang dia niatkan mengejar wanita untuk dia nikahi atau dunia, pekerjaan, bisnis yang dia inginkan, ya hanya itu yang dia dapati. Adapun keutamaan besar dan fadilah hijrah lepas darinya karena bukan itu niat dia ketika hijrah. Di dalam hadis, Fukoha menyebutkan, Orang yang telah niat, Dengan amalan fardu, Dia niatkan pula sesuatu lain yang memang telah dia dapati, Maka itu tidak madorot baginya, tidak merusak niatnya atau amal ibadahnya. Kalau dia niatkan dalam hatinya bersamaan dengan amalan wajibnya sesuatu lain yang memang itu mau gak mau ada dan dia dapati. Misalnya begini mereka katakan. Raffi'i dan Nawawi menukilkan dari madhab syafi'iyah. Kamu sebagai imam. Ta'id. Sholat dengan takbiratul ihram tentunya kamu niat ikhlas sholat untuk Allah ini. Tapi selain itu. Kamu niatkan pula untuk memberitahu. Orang mungkin yang di luar masjid atau yang di sana. Bahawa sholat sudah mulai, sudah dimulai, sudah masuk. Itu niat Kamu. Maka kamu ketika takbir baca Allahu Akbar Niat kamu ini kan ada Artinya orang dengar Takbirmu Tahu bahawa sholat telah dimulai Imam sudah takbir Maka yang semacam ini mereka katakan tidak madorot Tidak masalah Karena hasil begitu pula yang kedua kalau orang itu meniatkan dengan wudhunya tabarut, tabarut itu cari kesegaran supaya seger. Kamu wudhu, tentunya niat untuk ibadah pada Allah ini, untuk sholat. Tapi selain itu juga supaya segar. Ah, kesegaran ini kan memang kamu dapati dengan wudhu karena airnya dingin, segar yang semacam ini kemudian yang mereka katakan tidak bermasalah dalam niatnya begitu Nawawi dan Rafi'i Rahimahumullah menukilkan <tentang>, tentang perkara ini di dalam hadis pula para pukoha menjelaskan kepada kita kalau seseorang menginginkan sesuatu dengan amalannya di dalam niatnya maka dia tidak akan bisa merubah atau Menginginkan amalan yang lainnya Dan itulah Fa'idah Dari yang Rasulullah SAW Sebutkan Wa innama likul limri'in Ma'nawa Innama amal bin niyat. Wa innama likul limri'in Ma'nawa Yang lebih benar Seperti para ulama sebutkan Syekhudhaimin, Nawawi dan yang lain Bahawa ini taksis, bukan takkit artinya jumlah baru untuk membawa makna lain berbeda dengan potongan yang pertama makna yang tambahan berbeda dengan innamal amal bin niyat wa innama likulimri'im manawa yang pertama yang pertama Dengan wa inna ma'likun rima'iman awa kata Nawawi faidahnya untuk penentuan amalan yang kamu niatkan. Misalnya kamu solat duhur, solat asar, solat fardhu, solat sunnah. Dan yang semisal itu harus ada penentuan solat apa yang kamu tidak lakukan ini duhurkah asarkah hmm. solat farduka solat sunnah masing-masing harus dibedakan dengan niat dan itulah yang Rasul katakan wa inna malikulimri imanawa masing-masing orang mendapati apa yang telah dia niatkan. kalau saja seandainya enggak ada potongan ini Orang akan bisa mengatakan sah saja walaupun dia tak menentukan, tak mentakin bawa ini salat duhur, ini asar dan yang lain-lainnya. Orang akan katakan ini malam lebih niat tergantung niatnya. Lak harus ada takin. Kamu tentukan dalam niatmu kamu salat maghrib, isya, duhur, asar. Salat wajib, salat sunnah Kamu pisahkan Masing-masing Satu dengan yang lainnya Dengan niatmu Ini yang pertama Yang kedua Disebutkan oleh Ibn Sama'ani Fa'idahnya Wa innama likulimri imanawa Amalan yang di luar ibadah Amalan keseharian Bisa Berpahala Menjadi ibadah Jika Orangnya meniatkan Kebaikan Misalnya Makan, minum yang kamu lakukan setiap hari, kalau kamu niatkan dengan makan supaya kamu kuat, sehat, sholat dengan baik, khusyuk, ibadah, maka makan yang kamu lakukan pun, berpahala bagimu. Wa inna malikul rimri'in ma'anawa. Tergantung. Apa yang telah kamu niatkan. Walaupun itu bukan ibadah. Semula. Bisa membawa pahala. Bagimu. Nah, begitu pula tidur. Aktivitas. Sehari-hari. Tapi kalau kamu maukan niatmu. Agar nanti subuh. Bangun segar ibadah dengan baik. Berpahala. Berpahala. Begitu pula dalam hubungan suami istri. Kalau niat masing-masingnya agar selamat dari yang haram tidak terjatuh kepada zina maka hubungan mereka pun berpahala. Nah, niatnya bagus. Makanya Rasulullah isyaratkan dalam hal ini wafi bud'i ahadikum sodaqoh pada kehormatan kalian ada istri kalian ada sedekah fadhilah pahala jika kamu niatkan kebaikan dengannya hadis mengajarkan pula sebaliknya amalan yang semula tampak itu Ibadah, takorrup, tampak itu pendekatan diri kepada Allah. Kalau dilakukan oleh seorang hamba sebagai adat rutinitas kebiasaan sehari-hari. Maka hanya dengan perbuatan dia itu dia gak akan dapati pahala. Gak ada niatnya. Hampa, Kalau punya hampah dari niat. Dia hanya melakukan rutinitas, mengejalani amalan-amalan soleh, amalan ibadah yang terbiasa dia lakukan. Maka pahala tidak dia dapati. Walaupun teranggap dia sudah menjalankan kewajibannya, tapi hampa karena tidak adanya niat di dalam kolbunya. Sayang amalan penting yang semestinya membawa pahala besar baginya, akhirnya sia-sia tanpa pahala. Artinya dari sini kalau kita murojaah, insurpeksi diri, misalnya kita hadas, wudhu, banyak orang, seakan itu rutinitas saya batal, ke tempat wudhu, dia wudhu. Yes, wudhu begitu saja. Gak ada niat dalam hatinya, ini wudhu ibadah, menggugurkan dosa-dosa, untuk syarat sah sholat dia, agar sah diterima Allah. Niat-niat semacam ini kadang gak ada dalam hatinya. Seperti rutinitas. Yang mau gak mau dia jalani begitu saja. Terlepas. Darinya fadilah besar. Keutamaan. Yang mestinya dia dapati. Wa innama likullimri in manawa. Masing-masing orang. Hanya mendapati apa yang telah dia niatkan hadis berarti menunjukkan niat itu syarat untuk sahnya ibadah dan sepakat ulama tentang hal itu terkhusus kesepakatan mereka pada ibadah yang itu maksudah ibadah yang memang itu tujuan seperti sholat Ya memang sholat. Tujuannya memang untuk sholat. Maka itu syarat. Harus ada niat padanya. Yang mereka perselisihkan. Ada perselisian. Kalau ibadah itu hanya wasilah dan bukan tujuan. Seperti wudhu, tayamum. Kan wudhu bukan tujuan. Wudhu selesai aya mum selesai tapi dia wasilah pengantar untuk tujuan yaitu salat ah berarti yang wasilah ini tadi wudhu ini tadi apa juga disyaratkan niat padanya ini yang khilaf di antara fuqaha secara umum, Nawawi menyebutkan amalan bani Adam terbagi menjadi dua, yang pertama amalan yang disarapkan padanya niat agar amalan itu sahih jadi amalan yang sah teranggap benar tercukupi sekaligus untuk dia dapat pahala darinya niat menjadi syarat untuk amalan itu sah dan kamu dapat pahala darinya ini bentuk yang pertama. Seperti salat, puasa, haji dan yang lainnya. Demikian pula mandi janabat dan amalan-amalan yang lainnya. Bentuk yang kedua niat itu disyaratkan untuk orang itu dapat pahala darinya, tetapi tidak disyaratkan untuk sahnya. Beda. Yang pertama untuk sahnya sekaligus untuk mendapati pahala. Yang kedua untuk mendapati pahala harus ada niatnya yang benar. Tetapi tidak menjadi syarat niat itu untuk sahnya perbuatan dia. Ini bentuk yang kedua. Nawawi contohkan seperti tutup aurat, azan, komat, memulai salam, mengunjungi orang sakit. Dan beberapa yang lain Mendoakan Atau menjawab Orang yang bersin Alhamdulillah kamu katakan nah. Ini semua Kata Nawawi disyaratkan Untuk kamu dapat pahala niat Artinya Jika itu tanpa niat Tidak berarti Tidak sah amalanmu apa niatmu ketika pakai baju? Tutup aurat. Semestinya niatnya untuk menjalankan perintah Allah. Menutup aurat. Dan berpahala dengan niat itu. Baik. Kalau kemudian orang lupa misalnya. Seperti tadi. Karena kebiasaan dan rutinitas. Habis mandi. ya ganti baju. Tidak ada niat apa-apa dalam dirinya sampai dia di masjid baru ingat ya Allah tadi tidak niat untuk menjalankan perintah untuk tutup aurat. Apa kemudian oh, enggak sah berarti pakai baju ini? Harus dia ulang. Dia lepas lagi kemudian dia niat enggak. Tidak ada niat dalam hal ini tidak mempengaruhi sahnya amalan. Begitu pula azan, kamu muadzin, azan Allahu akbar sampai la ilaha illallah begitu selesai azan ingat kalau tadi nggak niat dalam azan niat manggil orang niat mendapat pahala dengan azannya agar dia yang paling panjang lehernya dia umul kiamah mendapat rahmat Allah dan seterusnya nggak ada niat itu apa kemudian wah nggak sah ini azan saya saya ulang dari depan lagi, saya ulang. La, tidak. Niat di situ tidak menjadi syarat untuk sahnya adhan kamu. Adhan kamu sudah sah, cukup. Selesai. Cuman, pahala tidak kamu dapati. Fadilah yang seharusnya kamu dapati, tidak kamu dapati. Karena enggak adanya niat di dalam kolbu begitu yang lainnya tadi menjenguk orang sakit menjawab yang bersin nganter jenazah menghilangkan gangguan dari jalan dan yang lain-lainnya banyak walhasil secara umum nawi katakan terbagi jadi dua tadi imam itu syarat untuk sah dan dapat pahala kalau tidak ada maka tidak sah ibadahnya Sekaligus tidak dapat pahala Yang kedua Syarat untuk dapat pahala Tapi tidak syarat untuk Sahnya Amalan ibadah hadis ini Hujjah Bagi fukoha yang mewajibkan niat Dalam wudu. Begitu pula dalam mandi Dan itu pendapat A'imah Malik, Syafi'i Ahmad, Ishaq Dawud dan beberapa fukaha yang lain, Abu Hanifa bersamanya pula Tha'uri, Sufyan dan Auzai mengatakan tidak syarat, tidak wajib niat dalam buzu ataupun mandi. Alasan mereka tadi, karena itu wasilah Bukan goyah, bukan tujuan Jumhur Tentunya membantah bahwa itu menyalai keumuman yang Rasulullah SAW sebutkan Inna wala amal biniyat wa inna malikul rimemara umum Rasul tidak sebutkan itu kalau tujuan, kalau itu wasilah umum. Yang kedua, Abu Hanifah, Tanakut, rahimahullah, bertentangan dengan pendapatnya sendiri, ketika itu tayamum. Ketika tayamum, Abu Hanifah katakan, harus ada niat. Baik. Tayamum juga wasilah, Bukan gaya, bukan tujuan Tapi mungkin juga untuk sholat Kenapa Engkau wajibkan padanya niat Sementara wudhu tidak engkau wajibkan Ada jawaban dari Ahnaf Tentunya dari Fukoha Hanabiya Berusaha jawab Antara lain yang mereka katakan Beda karena wudhu itu asal Induk dalam Toharoh Maka dia kuat Tidak butuh niat Adapun tayamum itu badal. Tayamum itu pengganti cadangan ketika air gak ada atau orang sakit. Maka tayamum karena dia badal pengganti lemah. Lebih lemah dari asal. Karena dia lemah butuh penguat. Nah penguatnya ini niat. Alhasil itu pendapat mereka yang jelas jumhur ulama e, tidak membedakan antara wasilah wudu, tayamum atau mandi ataupun itu ghayah atau maqsud seperti Sholat makanya eh jumhur juga jadikan hadis ini hujah membantah pendapat Auszai, rahimahullah, yang madhab beliau seperti Abu Hanifa bahawa tayamum pun kata Auszai tidak butuh niat, bahkan tayamum pun tidak membutuhkan niat. Seperti tadi jumhur bantah dengan keumuman yang Rasulullah sebutkan ini, Innamal amal Bniat, amalan tergantung niatnya. Dan tayamum hudo termasuk amalan. Wa inna malikulimri imanawal. Dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Hadis ini pula, fuqaha sebutkan bantahan. Kepada Abu Hanifah pula. Yang madhabnya mengatakan. Orang kafir. Jika junub. Atau hadas. Kemudian dia mandi. Kalau junub. Mandi janabat. Atau dia wudu Untuk hadasnya. Setelah itu dia Islam. Syahadat yang kafir ini. Lalu masuk waktu sholat adzan isya, kata Abu Hanifa, ya langsung sholat, tidak perlu dia mengulangi mandinya atau wudhunya. Tapi Jumhur membantah pendapat Abu Hanifa ini bahwa yang kafir bukan ahlu nih ya. Bukan orang yang termasuk yang niat. Dia sedang kafir. Ketika dia kafir. Gak ada nilainya amal perbuatan dia. Di sisi Allah SWT. Maka jumhur mewajibkan. Pada kasus ini. Untuk dia mengulang. Mengulang mandinya. Kalau janabat. Mengulang wudhunya Kalau dia hadat. Nah. Karena selama dia belum Islam, belum beriman, dia bukan orang yang teranggap ibadahnya sah, kalaupun dia melakukan ibadah itu. Kembali kepada hadis ini pula, Inna Malamal Bin Ya'udwan Inna Malikulimriin. Mana? Bagaimana dia niat atau dia kafir? Saat dia kafir. Hadis pula. menyebutkan atau fuqaha katakan dalil yang menunjukkan tidak sah wudu ataupun mandi ataupun tayammunya orang yang murtad insyaallah. Nah seperti tadi dia bukan ahli ibadah kan enggak ada nilainya, enggak ada niatnya dalam hatinya orang murtad dia. Masallallah alafiyah meninggalkan imannya Nah, itu yang Nawawi sebutkan bahkan Nawawi mengaku adanya kesepakatan dalam hal itu termasuk Rawwawi, nah, juga uh, beberapa fukah lain tapi sebagian menukil adanya khilaf dalam masalah seperti Mawardi juga ulama besar dalam madhab Syafi'i dan Mawardi. Al-Muhim terpaksa itu hadis <coughs> Hujjah dan dalil Bahawa mereka yang kafir Yang murtad Tidak teranggap Karena dia bukan ahlun niyah Bukan ahli ibadah Karena Rasulullah katakan Inna amal Bin niyat wa inna malikul Imri imanawa Jika ini syarat dalam Ibadah niat Maka Jumhur menyebutkan syarat niat bahkan dalam sujud tilawah. Kamu sedang baca Quran. Melewati ayat-ayat sajdah Sujud waktarib misalnya. Untuk sujud harus ada niat. Mendekatkan diri kepada Allah. Sujud karena lewati ayat ini. Mengharap pahalanya itu niatmu karena sujud tilawah pun ibadah dan itu pendapat jumhur fuqaha pendapat jumhur fuqaha demikian hadis pula uh, fuqaha sebutkan bahwa orang yang melakukan wudu Lalu niatnya Datang Di tengah-tengah wudhu Maka amalan-amalan yang sebelumnya Yang dia belum niat padanya Dia tidak dapati pahalanya Misalnya Dia kumur mulai wudhu atau mulai cuci tangan. Sunnah. Kemudian dia kumur. Madmadah. Istinsak. Hirup ke hidung. Meluarkan. Belum ada niat. Dia cuci muka tiga kali. Lupa masih belum niat. Begitu dia mau cuci tangan. Dia ingat ya Allah tadi awalnya belum niat. Lalu dia benai. Dia perbaharui niatnya, dia cuci tangan kanannya. Fukuhak katakan, maka yang sebelumnya, yang awal, dari dia cuci tangan, kumur, hidup air, cuci muka, pahalanya tidak dia dapati. Padahal besar, perguguran dosa-dosa dari wajahnya bersama tetesan air, atau Rasul katakan, bersamaan dengan sampai akhir air menetes dari wajahnya. Itu tidak dia dapati karena ketika dia basuh muka tidak dibarengi dengan adanya niat di dalam wudunya <tuh> hadis pula uh, ulama sebutkan tentang perkara niat Dalam Sesuatu yang semula itu mubah Kalau tadi amal-amalan ibadah Begitu pula sesuatu yang itu Asalnya mubah Agar orang tidak berniat Sesuatu yang menjadikan itu bisa haram Amalannya semula mubah tapi kemudian ada niatan-niatan lain. Dalam menjalankan yang mubah ini. Yang itu bisa haram. Dosa baginya. Mereka contohkan. Ketika seorang suami. Berhubungan dengan istrinya. Tapi dalam niatnya. Ini amalan mubah sekarang. Halal baginya istrinya. Tapi yang dia niatkan Dia sedang berhubungan dengan perempuan lain Fulana Itu yang ada dalam niatnya Dia sedang berhubungan afwan, Sedang jima Dengan wanita lain Yang bukan mahrum tentunya baginya Dia bayangkan Fulana entah siapa Innamal a'mal bin niyat Wa innamal ikul imri imanawah Amalan itu tergantung niat orangnya. Apa yang kamu niatkan? Ya Abdullah. Dan kamu hanya dapati sesuai niatmu. Walaupun tentunya mereka sepakat tidak ada hukuman baginya. Karena ini istri dia mau tidak mau. Halal. Tapi niatnya yang jadi iskal, yang jadi masalah. Mereka sepakat tidak ada hukuman rajam, tidak ada hukuman cambuk baginya. Tapi dosa karena niat dalam hatinya dia berhubungan zina dengan wanita lain yang ada di pikirannya. Masyaallah al afiyah wa salama. Begitu pula serupa dengan itu kalau orang minum teh, kopi, air tapi dalam niatnya yang dia dalam fikirannya dia sedang minum khumar. Kadang kemudian sambil ekspresi dia tunjukkan seperti orang fly dan mabuk. Padahal yang dia minum air halal. Teh atau kopi atau misalnya susu. Maka haram dosa dia. Inamal amal bin niyak. Wa inna maliqulimri imanaw. Tergantung yang dia niatkan dan hanya itu yang dia dapati sesuai niat yang ada dalam kalbunya. Hadif juga fukaha sebutkan tentang pentingnya atau pengaruh niat. dalam perkara-perkara kinayah yang enggak jelas-jelas lafadznya baik itu dalam jual beli atau itu dalam talak sirak perceraian kalau kata-katanya tidak jelas-jelas menunjukkan ke arah sana maka niat yang berpengaruh di situ dan menentukan apa yang dia inginkan. Nah, kalau memang yang dia inginkan dalam niatnya. Kalau itu jual beli misalnya. Ya sudah dia jual. Memang saya jual dengan lafad itu ya jatuh. Teranggap jual belinya. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu. Ya tidak jatuh. Kalau yang sorry kan dalam bahasa Arab misalnya atau dalam bahasa Indonesia, saya jual. Nah. Kalau kemudian orang mengatakan ya harga segini. Ya, saya lepas. Lepas gak jelas-jelas menjual. Bisa saja awalnya dia pegang. Enggak maksud saya saya lepas, gak saya pegang. Tergantung niat yang dia inginkan. Artinya keperpindahan Kepemilikan Tidak sah Belum teranggap sah Dari barang yang jual belikan Begitu pula kalau itu dalam urusan talak nah, Perceraian Dengan kinaya Misalnya seorang suami katakan kepada istrinya Sudah Pulang kamu ke rumah orang tuamu sana Atau kamu Saya lepas Sudah kamu saya pulangkan. Kamu saya kembalikan ke orang tuamu. Talak. Cerai belum tentu. Ini kinaya. Kembalinya ke niat. Dan Allah maha tahu. Yang di dalam. Setiap hati hambanya. Kalau dia berniat. Dengan. Kata-kata itu perceraian. Teranggap jatuh cerainya. Jatuh talaknya. Cekcok misalnya. Sudah pulang kamu sana ke orang tuamu. Dan dia berniat cerai dengan itu. Ya jatuh cerainya. terangkat. Kalau dia tidak berniat itu. Yang dia niatkan ya untuk mendidik. Supaya dia gak kurang ajar. Gak ngelonjak. Gak ngelawan ke suaminya. Saya saya apa saya ancam saya takut-takuti dengan kata-kata seperti itu saya, tapi saya enggak niat menceraikan ya tidak jatuh cerainya karena itu enggak ada dalam niatnya innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma demikian fuqaha sebutkan beberapa Uh, permasalahan yang butuh Adanya niat Pengaruh niat Untuk sahnya Teranggap atau pahalanya Dalam amal perbuatan Seorang muslim Bukhari rahimahullah berdalil dengan hadis ini Bahwa Orang yang lupa tidak ada hukuman Baginya dalam syariat Dia lupa Karena yang lupa tidak niat Puasa Minum dia Lupa Ya gak dosa Tidak ada hukuman baginya, gak harus Dia mengganti kodok di hari lain Karena dia gak niat untuk minum Gak ada niat Kalau mentara Rasul katakan Amalan itu tergantung Niatnya, begitu pula Yang salah dalam talaknya Salah Misalnya dia beristri Dua atau tiga atau empat Wah hasil Sebelum sholat isya misalnya Pulang cekcok di rumah Sama istri pertamanya nah, Sampai komat Dia sholat di masjid Selesai sholat Dia pulang ke istri ketiganya Karena lupa saking Pegelnya saking Marahnya istri ketiganya Antitolik Anti saya cerai, salah. Padahal yang dia maukan, yang dia niatkan, yang pertama. Maka tidak jatuh talaknya kepada istri yang ketiga, karena itu tidak ada dalam niatnya, yang dia niatkan yang itu karena salah, salah sasaran, liru. Nah, demikian pula dalam. Uh, pemerdekaan budak. Ini kamu tuan kalau punya budak, punya budak 10 misalnya. Kamu ingin memerdekakan salah satu dari mereka. Yang si A misalnya. Cuman karena salah, keliru yang C yang kamu katakan kamu saya merdekakan. Ternyata loh, loh, keliru bukan kamu. Yang A, teranggap yang C ini. Masih budak Belum merdeka. Karena itu tidak ada dalam niatnya. Inamalakmal. Biniyat wa inamalikulimri'in. Manawa. Hampir seluruh permasalahan demikian. Perlu adanya niat. Untuk teranggap dan eh, sahnya. Makanya. Fukohak pula. Berdalil dengan ini. Bahawa. Syibhul amat dan khotok dalam pembunuhan Tidak ada hukuman kisah padanya. Syibhul amat dan khotok-khotok Pembunuhan salah Misalnya dalam peperangan Kamu ngelempar bom Atau apa misalnya Pomba atau panah yang kamu inginkan orang-orang kufar di barisan sana, kok Subhanallah kena Muslim saudaramu yang di situ, bukan tujuan kamu, bukan niat kamu membunuh dia, maka ini kotul kotok, enggak ada kisos, karena enggak ada niatnya. Begitu pula kalau itu shibul amat, shibul amat, fukah katakan yang menyerupai kesengajaan tapi bukan kesengajaan, karena niatnya enggak membunuh. Mereka katakan kalau itu di tempat-tempat yang tidak membunuh Atau dengan alat tumpul yang maklum Makrufnya itu tidak membunuh Misalnya kalau dengan alat tumpul kayu Sebatang kayu atau ranting pohon nah, Yang makruf di masyarakat itu tidak membunuh Apalagi dipukulkan ke tempat yang tidak membunuh Misalnya di perut kah, atau di kaki, di paha dia pukulkan kepalanya, pahanya, puak. Dia kan tempat ini tidak membunuh. Lain kalau dia pukulkan di sini, tempat yang membunuh mematikan. Lah ini subhanallah dia pukul di paha, plek mati. Nah ini syibhul amat. Serupa menyerupai dengan pembunuhan, sengaja. Menyerupai kesengajaan. Tidak ada pisos. Karena dia juga tidak niat membunuh. Hukum kisos tentunya tidak ada padanya. Ini keumumannya kamu lihat selalu niat-niat-niat yang jadi penentu. Ada pengecualian satu yang fukaha katakan tidak perlu niat padanya. Tapi sudah teranggap tercukupi walaupun tanpa niat. Kapan itu mereka katakan Seperti kasus seorang istri Yang ditinggal mati suaminya Dan baru diketahui Kematiannya Baru didengar Setelah masa idahnya lewat Kita tahu istri yang mati Idahnya 4 bulan 10 hari ya Suaminya entah kemana Misalnya meninggal 2 tahun misalnya Setelah kematian suaminya. Tidak tahu keluarganya. Dicari lapor polisi ini itu. Mas media misalnya. Setelah dua tahun dari kematiannya. Baru diketahui. fulan meninggal tanggal sekian. Bulan sekian. Tahun sekian. Dua tahun yang lalu. Berarti si istri kan belum iddah. Belum niat. Untuk menjalani masa iddah. Apakah kemudian mulai sekarang dia menjalani masa idah. Begitu tahu suaminya telah mati dua tahun yang lalu. Idah lagi empat bulan sepuluh hari. Fuhal katakan tidak. Karena masa idahnya sudah lalu. Bahkan lebih dua tahun. Masa idah dia cuma empat bulan sepuluh hari. Tercukupi sudah. Walaupun dia gak niat untuk idah. Karena yang diinginkan hikmah besar dari idah salah satunya. Adalah Ibrahul Rahim. Kesucian. Rahim artinya bersih rahimnya Tidak ada Cairan dari suaminya Yang sebelumnya Sehingga kalaupun dia nikah setelah itu Jelas dalam keadaan bersih Sehingga kalau berhubungan berikutnya Jelas itu anak suami yang Berikutnya Dan itu sudah tercukupi Dengan masa yang Sekian banyak terlewat Darinya Ini beberapa contoh Dari penjelasan Fukuha'ah yang menjelaskan kepada kita betapa hadis ini luas sekali maknanya baru dari potongan innamal amal binniat wa innamal kullu limriin bagaimana fuqaha mengembalikan banyak bab banyak masalah kepada hadis ini kalau pembunuhan talak muamalah jual beli iddah wudhu salat azan dan yang lain-lainnya Kembalinya ke hadith ini. Kembalinya ke hadith ini. Makanya sebagian fuhu katakan, Hadith ini masuk kepada lebih dari 70 bab fikih. Semuanya berdalil kembali kepada hadith ini. Niat. Bagaimana niatnya? Tergantung niatnya. Afin. Menunjukkan besarnya dan pentingnya hadith ini. Pengaruh niat. Dalam amal ibadah kita dalam muamalah kita dalam keseharian kita bahkan adat seperti tadi, tidur, makan, tutup aurat, minum hubungan suami istri, segalanya dengan niat bisa berubah jadi fadilah mendatangkan pahala sebagaimana ibadah pun jadi sia-sia tidak membawa pahala kalau itu hampa dari niat tidak ada tersirap dalam kolbunya niat berdekatan diri kepada Allah, menginginkan fadilah. Keutamaan makanya, ketika kita pelajari terhibu terhibu, kita pelajari keutamaan ini fadilahnya wudu, fadilahnya solat, fadilahnya ini dzikir dan lain-lainnya. Keutamaannya Rasulullah katakan dia dapat ini, pahalanya begini. Untuk itu selalu kita ingat, sehingga itu yang kita harapkan. Dengan menjalankan amalan-amalan ibadah ini Gak hampa kolbu itu Ada niat Dalamnya Kita cukupkan sekian insyaallah kelanjutannya Kemuan berikutnya Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam alamin